Komunikasi adalah interaksi antar manusia Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak disadari Komunikasi terjalin di setiap saat Komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antar personal maupun antar masyarakat Agar terjadi keserasian dan mencegah konflik dalam kehidupan kita Sikap kita merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi Ada sikap yang dapat menghalangi komunikasi kita Ada pula sikap yang memperlancar komunikasi kita Menurut hemat saya Ada beberapa sikap dasar yang sangat mempengaruhi komunikasi kita Sikap-sikap tersebut antara lain Pertama Kesiap sediaan kita di dalam berkomunikasi dengan orang lain Kesungguhan hati kita Ketulusan kita Rasa percaya diri pada waktu kita Berkomunikasi dengan orang lain Ketenangan kita Keramahan kita dan kesederhanaan kita Ada beberapa keuntungan dalam komunikasi kita Bila kita bersikap dengan benar Pertama Kita akan menerima masukan dengan hati yang terbuka dan tenang Kedua Kita akan lebih mudah memahami secara baik Pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain Ketiga akan menolong kita menyeleksi dan memilih pesan secara objektif Dan keempat Akan menolong kita memberikan respons dengan lebih tepat Dan terakhir Setelah kita menerima pesan, kalau kita hanya menyampaikan kepada orang lain Kita juga dapat menyampaikannya dengan lebih otentik Selanjutnya, teknik komunikasi juga merupakan unsur yang sangat penting Hal ini berhubungan dengan cara kita menyampaikan sesuatu Atau kita menerima atau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh orang lain Pertama-tama, kita ingin melihat komunikasi yang sama level Komunikasi yang demikian akan mendatangkan interaksi dan membangun hubungan yang lebih harmonis Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda Laki-laki lebih suka berkomunikasi dengan logikanya Sedangkan perempuan lebih suka berkomunikasi dengan perasaan Ini hanya secara umum Mungkin saudara terkecuali <guluh> Nah Di dalam mengatasi stres Laki-laki dan perempuan juga berbeda sebenarnya Laki-laki pada waktu stres tidak ingin diganggu Sedangkan perempuan Mungkin minta ditemani Seorang ibu pernah bersaksi demikian Suatu hari suaminya sedang stres Lalu dia melihat suaminya begitu sedih Dia membawa anaknya masuk Supaya dapat menemani suaminya Ternyata suaminya tambah stres Lalu masuk ke kamar dan menutup pintu Istrinya menjadi sangat bingung Dengan sikap sang suami Kemudian suatu hari Sang istri dalam keadaan yang sangat sedih Lalu suaminya melihat istrinya lagi sedih Dia memanggil anak-anaknya Lalu mereka membawa mereka pergi main-main di taman <tuh> istrinya menjadi tambah sedih Kedua orang sama-sama tidak mendapatkan hiburan Karena tidak mengerti cara berkomunikasi Atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan Kadang-kadang kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik Karena mungkin suami menyampaikan sesuatu dengan logika di dalam menghadapi suatu masalah Atau di dalam menyampaikan suatu pesan Atau di dalam menunjukkan suatu pandangan Suaminya lebih gampang berkata Menurut pandangan saya Sedangkan sang istri Mungkin dia hanya menjawab menurut rasa saya Pandangan dan perasaan adalah dua level yang berbeda. Dan kedua-duanya tidak akan ketemu di dalam komunikasi. Komunikasi yang disampaikan dengan logika harus diresponi dengan logika. Dan komunikasi yang disampaikan dengan perasaan harus juga diresponi dengan perasaan. Selanjutnya kita akan melihat komunikasi yang efektif Kadang-kadang kita bisa salah mengerti terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain Saya pernah mendengar satu cerita begini Ada seorang Amerika ke Indonesia kemudian pergi makan di salah satu restoran di Indonesia dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, dia membawa anjingnya, satu seekor anjing kesayangan dia, kemudian memberikannya kepada pelayan restoran itu, sambil menunjukkan tangannya kepada anjing itu, kemudian menunjukkan tangannya ke mulutnya, tanda memberi makan. Tidak berapa lama kemudian pegawai restoran membawa makanan lezat Kepada orang Amerika itu Orang Amerika tersebut heran Karena dia belum pesan makanan Tapi sudah disajikan Dia pikir, oh mungkin ini hanya perbedaan budaya saja Dia makan dengan lezatnya Kemudian dia membayar di kasir Sebelum pergi dia meminta anjingnya Si pegawai itu memberi tanda dengan tangannya Dia goyang-goyangkan tangannya di bagian lehernya Lalu dia menunjuk kepada orang Amerika itu Sambil mengayunkan tangannya ke mulutnya sendiri Ternyata Waktu orang Amerika meminta pegawai memberi makan kepada anjing tersebut dia sangka menyuruh dia memasak anjing itu untuk dimakan Sang suami menggambar Dia sangka dia sudah berhasil menggambar dengan baik Istrinya di sampingnya juga berkata Very good Tetapi konsep tentang mobil yang digambar itu berbeda